Mitra bisnis, Indopos menulis pencantuman kolom agama di IKTP masih menjadi kontroversi yang mendukung menilai pencantuman agama merupakan bentuk identitas bangsa Indonesia yang religius. Namun banyak juga yang menentang dan menilai pencantuman agama adalah bentuk diskriminasi agama non-resmi atau agama lokal yang sudah ada sejak sebelum Indonesia berdiri. Untuk membicarakan hal tersebut, Saat ini kami telah tersambung dengan Kaukus Pancasila, Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Bu Hemas, apa komentar Anda? Jadi dengan diadopsinya lima agama resmi, tanpa agama kepercayaan juga dimasukkan sebagai agama awal daripada yang ada di Indonesia, saya kira ini juga menjadi persoalan. Kemudian kalau misalnya itu KTP itu harus mencantumkan agama, sebetulnya pada perinciannya saya nggak setuju, karena kita lihat saja seperti misalnya kasus-kasus yang terjadi kalau misalnya kita akan pindah rumah atau membeli rumah pasti RTRW itu sudah menanyakan dulu kamu agamanya apa dengan dia melihat KTP kita gitu loh jadi ini kan sudah melakukan diskriminasi secara tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakat yang mungkin dilihat bahwa agama yang dianggap agama minoritas itu agama yang mungkin tidak masuk dalam kelompok-kelompok yang ada di sekitar masyarakat setempat. Jadi saya kira ini, kadang, -kadang ada juga kemarin kejadian yang mengatakan waktu Pindah rumah itu dia mengatakan setelah Lihat KTP, oh tidak apa-apa ini Anoko Islam, dia ya, gitu. Dia langsung mengatakan Itu sebenarnya kan kasus yang sudah cukup Berat yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dan pembedaan-pembedaan Itu yang akan nantinya Akan memecah masyarakat kita sendiri Dan karena tidak adanya toleransi Pada saat sekarang. Jadi gini Jangan dimasukkan dalam paling sedikit Kalau di situ bisa dicantumkan agama Kepercayaan. Eh, kepercayaan Haja itu bukan agama ya Masuk dalam kategori kepercayaan gitu itu seperti saya kira itu sudah melibatkan mereka untuk menjadi warga negara yang diakui oleh negara gitu loh ya sekarang kalau mereka tidak masuk kemudian tidak dicantumkan dengan dengan agama resmi dari keputusan undang-undang atmduk itu kan juga jelas bahwa kita sangat sulit memasukkan uh, agama di luar lima agama yang resmi itu gitu. jadi saya kira ini memang sudah Uh, kalau saya sebaiknya memang lebih baik uh, kalau kita memang akan menjaga kesatuan negara Republik Indonesia ini saya kira lebih diutamakan bahwa agama itu tidak perlu dicantumkan di KTP. Lalu jika kolom agama harus dihapus, berarti akan ada revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 mengenai pencantuman agama di KTP, Bu. Jelas mungkin untuk periode 2013-2014 itu memang akan sulit gitu loh. Tapi yang penting itu juga menjadi bahan pertimbangan kalau kita memang mau merevisi banyak undang-undang yang sudah tidak toleransi terhadap banyaknya agama di Indonesia. Saya kira beginilah, Indonesia itu sebetulnya di antara dua bangsa yang masih mencantumkan agama di identitas dirinya. Jadi saya kira kalau untuk negara-negara lain saya kira sudah... Tidak mencantumkan identitas. Demikian Kaukus Pancasila, Gusti Kanjeng, Ratu Hemas. Saya Wendy Lim.